بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبيه نستعين على امور دنيانا ودين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Hadirin jamaah salat maghrib masjid agung Sunda Kelapa yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada malam yang penuh dengan keberkahan ini, sama-sama kita kembali berkumpul dan juga bermuhasyar di tempat yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka mengikuti kegiatan pengajian rutin kita yang pada malam hari ini kajian kita insya Allah akan diisi.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 Tambah keberkahan untuk kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, dan juga semoga kita pun selalu diberikan kesehatan inayahnya dan juga seluruh dimudahkan aktivitas kita. oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-hadhihniyyah wa kulunyatin salihah al-fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalaminirrahmanirrahim. Mari ke Medin. ia kana budo ia kana stayi di sinirotol mustaqim siratul ladzina an'amta alaihim wa marudhoobi alaihim wa amin amin amin ya rabbal alamin hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah dan selanjutnya marilah sama-sama kita akan mendengarkan dan mungkin melanjutkan kajian rutin kita yang ahad kemarin kita Alhamdulillah sudah mendengarkan kajian tentang Ta'ud dan Bismillah dan insyaallah pada malam hari ini guru kita akan membahas sedikit tentang makna dan juga pembahasan tafsir di dalam surat Ar-Rahman kepada guru kita Ustaz Haji Ali Hasan Bahar LCMA kami persilakan dengan segera hormat بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا ورسولنا وامامنا وحجتنا ومولانا محمد رسول الله وعلى اله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 saudara-saudara jamaah masjid Sunda kelapa yang dirahmati oleh Allah subhanahu Wa ta'ala mudah-mudahan semua dalam keadaan baik sehat walafiat afiat ini kita akan membaca beberapa ayat dari surat ar-rahman menyambung apa yang terakhir pada kesempatan yang lalu berkaitan dengan Bismillah ar-rahman ar rahim yang diharapkan kita semua sebagai umat Islam dianjurkan setiap memulai aktivitas dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dan kita sudah jelaskan apa arti Allah lafaz yang dipilih mewakili Allah subhanahu wa ta'ala kalimat yang dipilih menjadi Kalimat yang menandakan Nama Tuhan Yang Maha Agung Setelah lafaz Allah Ada Ar-Rahman Dan Ar-Rahim Kita sudah menyentuh Apa yang dimaksud dengan Rahman Apa yang dimaksud dengan Rahim Rahman Yang artinya Kasih sayangnya sempurna Kasih sayangnya terlihat nyata Di dunia Rahim yang artinya kasih sayang melekat selalu ada padanya sehingga Tuhan yang kita sembah Tuhan yang kita sebut namanya adalah Tuhan yang sifatnya paling dominan adalah sifat rahmah ataupun kasih sayang dengan harapan umat yang selalu memulai aktivitas dengan mengucapkan bismillah adalah umat yang sadar. Seorang yang membaca bismillah ketika memulai aktivitasnya diharapkan dia akan menjadi orang yang sadar bahwa dia bisa beraktivitas karena rahmat Allah dan dia melaksanakan aktivitas harus dengan harapan mendapatkan rahmat Allah. Dia melakukan aktivitas dengan tujuan rahmat bisa menyebar kepada sebesar-besar dan sebanyak-banyaknya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ajaran yang begitu indah, aturan yang sangat istimewa. Kita setiap memulai aktivitas memulai dengan bismillahirrahmanirrahim dan kita telah bawakan contoh bahwa keberkahan yang membaca bismillahirrahmanirrahim itu akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia, sebagaimana yang terjadi berkali-kali, begitu juga untuk di akhirat insya Allah. Dan umat Islam adalah umat yang setiap memulai aktivitas, dia memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Tuhan yang disembahnya, Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Nabi yang menjadi teladannya adalah Nabi yang diutus sebagai rahmat, sebagai kasih sayang untuk alam semesta. Ada seorang badui baru masuk Islam. Seorang badui baru masuk Islam. Kemudian dia berdoa. Dia berdoa dengan keyakinan dia doa itu benar. Doa itu berkaitan dengan rahmat dan kasih sayang. Nabi mendengar. Badui itu berdoa kurang lebih secara susunan bahasa Arab itu kalimatnya begini. Allahumarhamni wa muhammada maana ahada Walatarham ghairana ahada Ya Allah Rahmati aku dan Nabi Muhammad Jangan engkau rahmati selain kami Allahumma'arhamni wa muhammada Walatarham ghairana ahada Ya Allah Rahmati aku dan Nabi Muhammad Jangan engkau rahmati selain kami Ini orang baru masuk Islam tapi sekarang banyak juga yang seperti itu iya yeah. banyak yang seperti itu yang terlalu fanatik dengan kelompoknya dia mengharapkan rahmat hanya untuk kelompoknya itu mirip dengan orang badu yang baru masuk baru masuk Islam Syekh A'id Al-Qarni pengarang buku Latahzan beliau menulis buku yang tidak begitu tebal dengan judul Muhammadun Rasulullah ka'anna katarahu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan kamu melihatnya di dalam buku tersebut. Syekh Ait Al qarni membawakan kisah Badui tadi. Badui yang baru masuk Islam. Allahumma rahmani. Nabi Muhammad dengar dia berdoa. Ya Allah rahmati aku dan Nabi Muhammad. Jangan rahmati selain kami. Nabi Muhammad dengan tersenyum. Kemudian Nabi Muhammad bilang, eh. Hey, Tahajar tawasia, kata Nabi Muhammad. Kenapa kamu persempit sesuatu yang luas? Rahmat Allah itu luas. Nabi Muhammad meluruskan, meluruskan badui yang baru masuk Islam tadi jangan mempersempit rahmat. Ternyata sekarang sudah masuk Islam sudah lama, Islam sudah lama masih ada yang logika berfikirnya seperti itu. Kalau berdoa yang didoakan kelompoknya saja, yang didoakan itu hanya orang yang dekat saja. Kalau boleh saya tanya sama, sama suami, sama suami, saya mau tanya, pernah mendoakan istri tidak? Ah, iya pernah mendoakan istri. Istri pernah minta doa sama suami? Ah? ada istri yang menganggap dia sudah sholihah doa dari suami gak bakal terkabul doa dia yang terkabul pernah istri minta doa sama suami minta doanya apa Rasulullah saking sayangnya begitu besar rahmat yang ada pada Rasulullah Siti Aisyah r.a mencari kesempatan kapan Nabi Muhammad senggang begitu beliau melihat Nabi Muhammad senggang Beliau datang kepada Rasulullah dan beliau mengatakan wahai Rasulullah doakan untuk Aisyah. Rasulullah dengan senyumnya yang indah, dengan senyumnya yang manis, beliau mengangkat tangan. Allahumma kafirli Aisyah mata kada maminzam Wa ma'ala wa Ya Allah ampuni dosa-dosa Aisyah. Yang dahulu, yang terbaru, yang terlihat, yang tersembunyi, ya Allah ampuni dosa-dosanya. Siti Aisyah begitu gembira mendengar doa itu. Kata Siti Aisyah, fawqatu fi hujri Rasulullah. Saya jatuh di pelukan Rasulullah. Rasulullah menangkap saya dan bertanya kepada saya, ayah suruh kidoaiya Aisyah, wahai Aisyah, apakah doaku ini membuat engkau senang? Siti Aisyah mengatakan, aku jawab, siapa yang tidak senang mendapatkan doa seperti ini? Lalu ini kita melihat betapa besarnya rahmat Rasulullah. Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, doa seperti ini aku baca setiap sholat, setiap maaf, setiap selesai sholat, aku selalu membaca doa seperti ini untuk seluruh umatku. Bukan hanya untuk istrinya, tapi untuk Ada orang berdoa hanya untuk istrinya, hanya untuk anaknya, umat Islam tidak. Makanya, Ya Allah rahmati kami dan umat Islam, berikan kesehatan kepada kami dan umat Islam. Rasulullah mencontohkan kepada kita, beliau mendoakan istrinya, tetapi beliau katakan kepada istri beliau Siti Aisyah doa itu aku baca setiap selesai salat untuk seluruh umatku bayangkan betapa besar rahmat dan kalau Rasulullah sebut umatnya bukan hanya yang hidup pada waktu itu kalau Rasulullah sebut umatnya maka yang dimaksud bukan yang hidup pada waktu itu tapi seluruh Yang belum lahir, yang sudah lahir, yang akan lahir, semuanya mendapatkan doa Rasulullah SAW. Itu yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Dan beliau yang mengajarkan kepada kita menjadi umat yang penuh dengan kasih sayang. Nabinya rahmatan lil alamin. Umat Islam juga harus menjadi umat yang penuh dengan kasih sayang. Kenapa sih Islam bisa tersebar dengan begitu cepat? Lalu sekarang mulai mandek? kenapa karena banyak orang islam itu galak cemberut nggak sabaran mengharapkan rahmat itu hanya untuk dia dan kelompoknya beda dengan para sahabat nabi yang mendapatkan didikan dari rasulullah s.a.w mereka menyebarkan islam penuh dengan kasih sayang dan mohon maaf agama yang benar-benar membawa kasih sayang adalah agama Islam. Tapi kalau agama yang mengklaim sebagai agama membawa kasih sayang tidak terbukti secara fakta dan secara aturan agama karena di dalam kitab suci mereka di sana disebutkan bahwa nabi mereka datang membawa pedang itu disebut Profesor Yusuf al qardawi di dalam kitab beliau yang berkaitan mengenai jihad sudah diterjemahkan itu tiga jilid dalam bahasa Indonesia kalau tidak salah itu judulnya jihad di dalam Islam e, atau e, ensiklopedi jihad di sana beliau memberikan ada bab di bab-bab yang terakhir itu ada penjelasan bedanya perang di dalam Islam dengan perang di dalam agama yang lain perang di dalam Islam itu tidak boleh dimulai kalau sudah ada negosiasi perang di dalam Islam itu tidak boleh dimulai kecuali pihak yang sana yang memulai perang di dalam Islam itu tidak boleh membunuh yang masuk ke dalam rumah ibadah pendeta tidak boleh dibunuh anak kecil tidak boleh dibunuh bandingkan, beliau mengatakan bandingkan dengan perjanjian lama perjanjian lama di sana disebut ada bangsa namanya Amalek yang diperintahkan oleh yang disebut di dalam kitab tersebut bunuhlah semua yang ada dari mereka perempuan, laki wanita yang hamil belek perutnya, belah perutnya keluarkan isinya, bunuh itu ada bukan propaganda tapi ada di dalam kitab yang mereka sebut kitab suci Itu ada dan silahkan baca perjanjian lama tersebut dengan tidak bermaksud memojokkan tetapi ini adalah fakta. Di sana disebut perang berkali-kali dan tidak ada sedikitpun nilai-nilai kemanusiaan. Beda dengan perang di dalam Islam tidak boleh memulai harus sesuai. Kalau yang di sana perangnya itu pakai, pakai panah kita tidak boleh pakai roket. Ya, roket. Sana pakai panah, terus kita pakai apa? Pakai panah. Enggak boleh itu. Yang di sana pakai pedang, kita pakai tank. Itu namanya apa? Itu membasmi. Islam itu mengaturkan, menganjur, mengarahkan, maaf, mengarahkan waqatil ladina kafaru kama yuqatilunakum kafa. Kamu perangi Bukan bunuh, beda perangi dengan bunuh Itu yang kadang-kadang sering salah Pak Kureh sampai menulis Satu buku dengan judul ayat-ayat fitnah Karena ada Dari mereka yang membuat Film fitnah dengan judul fitnah Kemudian mereka membawa Ayat-ayat Al-Quran yang mereka salah tafsirkan Dengan sengaja, beda Kita itu selalu mengatakan Kalau ada seorang Indonesia tinggal Di pulau yang ter terluar Tidak punya akses internet, tidak punya akses handphone, tidak punya akses televisi Kalau mereka tidak mengenal Eropa, mereka tidak salah Karena mereka tinggal di wilayah Di wilayah terpencil Tetapi kalau ada orang yang tinggal di tengah-tengah negara maju Akses internet terbuka Perpustakaan begitu besar Salah paham tentang Islam itu namanya sengaja Yeah. kalau orang Indonesia tinggal di pulau terluar lampu tidak ada televisi tidak ada, internet tidak ada salah paham kalau dikasih tahu eh, itu ada orang datang dari New York New York itu apa ya makanan jenis baru <tuh> kalau dia salah seperti itu masih boleh karena dia tinggal pulau terpencil itu ada riset yang dilakukan oleh seorang profesor dia ingin melakukan riset tentang kebahagiaan happy apa sih standar orang bahagia itu melakukan uh, kajian lapangan datang ke salah satu wilayah di Indonesia kalau tidak salah di daerah pesisir di kita sebut kita menyebutnya itu wilayah kalau untuk mudik itu namanya jalur pantai utara ya jalan, jalan pantai utara itu ada seorang ibu suami istri, seorang ibu dan ayah pekerjaan nelayan nah ini seorang profesor yang sedang melakukan kajian itu sampai ke kampung nelayan tersebut dia ingin menanyakan apa yang mereka faham tentang tentang kebahagiaan kemudian penerjemah yang meneman, menemani mendampingi itu bertanya kepada ibu nelayan tersebut Dan kepada suaminya, dia bertanya, e, Ibu, tolong jelaskan kepada kami apa yang Ibu paham tentang Happy. Ini lupa, penerjemah lupa bahwa dia sedang berbicara dengan orang oh, kampung. Terus ibu itu ngomong sama suaminya, Happy permen baru ya. <tuh> happy itu kayaknya baru dan... <tuh> Itu, itu permen. itu nama permen atau apa Kalau orang seperti itu salah paham tentang happy boleh karena mereka enggak nelayan. Setiap hari urusannya apa? Urusannya ombak, urusannya Saudara-saudara Profesor itu mengatakan tidak apa-apa. Tidak ada masalah dia tidak mengerti makna happy tapi dia sedang menjalani apa yang kita maksud dengan bahagia. Karena orang yang kita anggap bahagia itu kan biasanya dia mau rumahnya mewah, mobilnya mewah, semuanya mewah. Ini, kata profesor, nih, yang nggak ngerti arti happy, tapi dia... Dia gak ngerti arti happy apa. Dia nggak ngerti, tapi dia sedang tenang. Dia ke dia pergi ke ke laut, kemudian dia menemani suaminya, dia melepas suaminya, dia tunggu sampai sore sambil menyanyi-nyanyi. Dia di situ menyiapkan makanan, sore-sore suaminya datang. Ini profesor bilang, "Nih, Saya cari di negara-negara maju juga ketemu yang kayak begini." Tenang, enak, sampai happy dibilang nama per kalau orang seperti itu salah faham tentang happy itu boleh, tapi ada salah faham tentang Islam di negara-negara yang itu namanya bukan salah itu sengaja masa tidak bisa sih mencari tentang Islam umat Islam umat yang penuh dengan kasih sayang dan memikul tanggung jawab menyebarkan rahmat Kalau satu dunia ini memusuhi kita, apa yang kita lakukan? Ya Allah, apa doa kita? Turunin azab ya? Belum apa-apa, Nabi bukan, Rasul bukan. Doanya minta turun? Nabi bukan, Rasul bukan. Yang Nabi saja nggak minta diturunkan azab. Nabi Muhammad itu kan seperti yang sudah saya sampaikan. Nabi Muhammad mulai banyak kelihatan uban beliau ketika turun surat-surat diantaranya surat hud. Yang dalamnya banyak ancaman azab. Dan informasi azab yang pernah turun kepada umat-umat yang terdahulu. Belum apa-apa sudah mintanya azab. Yang diminta Tuhan yang maha pengasih lagi. Minta diturunkan azab, mintanya kepada siapa? Mintanya kepada Tuhan yang Maha Salah alamat nggak? Minta diturunkan azab kepada Tuhan yang Maha Mengasihi? Salah alamat nggak? Salah alamat. Mintanya itu diturunkan rahmat, Ya Allah turunkan rahmat kepadaku, turunkan rahmat kepada mereka semua, Ya Allah isi hatiku ini penuh dengan rahmat. Hari ini kita akan membaca Beberapa ayat Dari surat Salah satu surat yang istimewa Al-Quran seluruhnya istimewa Al-Quran seluruhnya Seluruhnya, kenapa saya bilang seluruhnya? Tajwidnya istimewa Tulisannya Istimewa Hurufnya Susunannya Informasinya hukum yang ada di dalamnya cerita kita itu sering punya cerita tambah-tambahan kita punya cerita kadang-kadang ada bumbu emosi, betul gak? coba baca kisah Nabi Yusuf nanti sekali-sekali kita baca surat Nabi Yusuf 2014 nanti kita mau baca itu 2014 itu kan nanti akan ada persaingan perlu itu baca surat Yusuf supaya persaingannya itu tidak tidak mengorbankan Yusuf Cerita Nabi Yusuf Bagaimana indahnya Nanti Natal kita mau baca cerita Bagaimana Al-Quran Mengkisahkan Tentang lahirnya Nabi Isa Umat Islam Mengubur Al-Quran Tidak sengaja Sebagian umat Islam Saya tidak mengatakan banyak Sebagian umat Islam mengubur Al-Quran dengan tidak disengaja Kenapa dia tidak menyebarkan Tidak memberitahu kepada rekan-rekannya, tetangganya Tentang Al-Quran berbicara mengenai Nabi Isa Mereka mau percaya silakan, tidak mau percaya silakan Tapi kita perkenalkan kepada mereka Bagaimana Al-Quran Kisah lahirnya Nabi Isa Kisah problem yang dihadapi oleh Nabi Yusuf Kisah-kisah yang ada itu tidak buatan. Semuanya istimewa. Nah, yang kita mau baca hari ini dan beberapa kesempatan ke depan, itu surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman, surat salah satu surat dalam Al-Quran, yang dimulai dengan Asma'ul Husna. Surat-surat yang lain kan Alif Lamim kemudian ada panggilan Ya Ayuhan Lazina Amanu kemudian macam-macam tetapi surat yang dimulai dengan Asmaul Husna surat Rahman dan kita sudah jelaskan Rahman itu artinya yang kasih sayangnya tanpa batas terlihat semuanya dapat. Surat Ar-Rahman Surat yang diturunkan di Mekah Kemudian surat ini juga dikatakan Surat yang dinamakan Pengantin Al-Quran Dalam hadis Meskipun riwayatnya termasuk do'if ataupun lemah Namun sebagian ulama mengatakan Hadis yang do'if Selagi tidak sangat lemah Dan bukan dalam hal yang sifatnya prinsip Atau hukum Maka hadis itu boleh dipegang Dalam hadis itu dikatakan Nabi bersabda Innalikuli syai'in arusan wa arusul quran suratul rahmat Segala sesuatu ada pengantinnya Pengantin al-quran surat ar-rahmat saya mau tanya dulu kalau disebut kalimat pengantin apa yang hadir di benak kita? lain-lain ya <laughs> kalau disebut pengantin apa yang hadir di benak kita? Apa? pengantin kasih sayang sebentar Begitu disebut pengantin Apa yang pertama hadir di benak kita? Kadang-kadang oh, pengantin nunggu pasangannya Kalau disebut pengantin itu apa? Coba coba ingat-ingat Mungkin sudah lupa kali ya Ustadz Faruk pengantin baru Kalau disebut pengantin itu apa yang hadir di benak kita? Semuanya indah dari ujung sampai sampai kita kadang-kadang panggil ini siapa kemarin jelek perasaannya. Lihat dari ujung sampai dari ujung atas sampai ujung bawah itu semuanya semuanya indah. Segala sesuatu ada pengantinnya. Pengantin, pengantin Al-Qur'an adalah surat Ar-Rahman. Ada apa dengan surat Ar-Rahman sampai dikatakan pengantin Al-Qur'an. Jadi kalau disebut pengantin Yang hadir di benak kita semestinya lo ya, semestinya semua keindahan. Tadinya bulu matanya nggak ada, tahu-tahu panjang bulu mata. Tadinya sininya nggak merah, ya pipinya tidak merah, tahu-tahu merah. Biasanya nggak pernah harum, tahu-tahu sampai ada ungkapan dalam bahasa Arab itu, la itra ba'da, ba'da arus. tidak ada minyak wangi yang bisa mengalahkan minyak wangi pengantin semerbaknya itu ah, kalau disebut pengantin yang hadir di benak kita harum, indah, bersih, dan seterusnya surat ar-Rahman tidak salah kalau dikatakan pengantin al-Quran karena nanti kita akan melihat bagaimana Allah Menampakkan Mendemonstrasikan Menunjukkan Aneka rahmat Yang tidak terbatas Dari yang ter Ter apa? Dari yang ter Terkecil Terbesar Terlihat Tidak terlihat Terlintas Tidak terlintas Akan disebut di dalam surat Ar-Rahman Sampai Surat ini menarik Ada satu ayat Yang diulang-ulang berkali-kali Baik Yang pertama Yang saya ingin ingatkan diri saya Bahwa Tuhan itu maha pengasih Tuhan maha penyayang apapun yang saya hadapi saya harus sadar Tuhan maha pengasih sesuai dengan ketentuannya bukan sesuai dengan keinginan saya kita itu sekarang kadang-kadang Tuhan bukan tapi ingin semua sesuai dengan berarti itu mau mirip-mirip dengan Jadi ada orang yang mengaku Tidak secara langsung dia adalah Tuhan Dia ingin sesuai, semua itu sesuai dengan Baik Dalam riwayat dikatakan Yang berkaitan dengan Surat Ar-Rahman Nabi menegur Sebagian sahabat yang ada pada waktu Nabi membaca surat Ar-Rahman Nabi mengatakan Malakum Kenapa kamu ketika aku bacakan surat Ar-Rahman Jin lebih fasih dari kamu Jin lebih fasih Setiap aku bacakan Setiap aku baca itu Bangsa Jin yang mendengar bacaan tersebut langsung menjawab pertanyaan tadi. Bangsa Jin, di sini ada Jin nggak? Ada, hah? Dari mana tahunya gentayangan lagi duduk itu? Eh, iya, untung saja Jin nggak kelihatan. Coba kalau jin kelihatan mau makan nggak nafsu kita. Ya Allah tinggi bener. Untung saja Allah itu rahmat juga. Seandainya jin orang yang sering melihat jin itu kalau nggak kuat, makanya itu banyak orang bohong kalau melihat jin itu banyak bohong itu ilusi. Banyak yang bohong. Itu ada seorang ulama meneliti. Ulama itu mengatakan saya pernah beberapa tahun yang lalu punya kawan. mengaku sering ketemu sama jin sekarang saya sedang melakukan riset penelitian karena Nabi karena Imam Syafi'i itu mengatakan siapa yang mengatakan saya pernah melihat jin kesaksiannya ditolak karena Al-Quran mengatakan mereka melihat kamu kamu tidak bisa melihat mereka itu mazhab Imam Syafi'i Tapi sekarang gayanya, iya banyak orang itu ada ada penunggunya, ada penunggunya. Kemudian jin yang sekarang dipromosikan itu oleh mereka-mereka mereka yang peng, apa, pemburu pemburu hantu apa semuanya. Kok jinnya senang dengan rumah-rumah mewah? Iya, nggak ada itu yang pengusaha warteg yang nggak ada. ini jangan-jangan ini akal-akalan mereka. Nabi mengatakan, "Hei, kenapa kamu jin ketika diturunkan ini dan aku bacakan, tidak sekalipun aku membaca fabi kecuali mereka menjawab." Apa jawaban mereka? La amin alaika Tidak ada satu pun dari kenikmatanmu Wahai Tuhan kami yang kami dustakan. Nanti pulang tolong hitung ada berapa kalimat Fabi ayyala rabbikumatukadziban. PR untuk minggu depan. Jangan dijawab dulu. Belum sampai ini masih introduction, ini masih pendahuluan. Setiap kali dibacakan Fabi ayyala rabbikumatukadziban, jin menjawab Surat Ar-Rahman. Surat yang memiliki Keistimewaan Meskipun Bukan berarti Yang lain atau surat yang lain Tidak memiliki keistimewaan Namun itulah yang dikatakan Oleh sebagian ulama Ketika ingin memberikan Gambaran Tentang Al-Quran Al-Quran Itu untaian mutiara Yang semuanya mutiara Kamu lihat yang ini bagus Kamu lihat yang satu lagi Bagus Kamu lihat ini bagus Kemudian setelah kamu lihat pertama kali Bagusnya terlihat Kedua kali kamu melihat lagi Bagus yang baru akan terlihat Terus Tidak akan habis Surat Ar-Rahman Yang akan kita baca beberapa ayat Pada kesempatan ini Yang pertama mulai dengan kata-kata Ar-Rahman Tuhan yang kasih sayangnya tanpa batas luas baik jumlahnya jumlah sampel yang diberikan rahmat tersebut dan yang mendapatkan rahmat, rahmatnya banyak yang dapat juga banyak kan ada yang rahmatnya banyak tapi yang dapat hanya Banyak jumlah rahmatnya dan banyak yang mendapatkannya. Kemudian setelah mengatakan A'udzubillahimina syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman quran Khalaqal insan Al-Lamahul Bayan Al-Syamsu wal-Qamaru Al-Najmu dulu. Ar-Rahman Tuhan yang maha kasih dan maha sayang Yang kasih sayangnya tanpa batas Alamal Al Quran Yang mengajarkan Al-Quran Halakal insan menciptakan manusia Sebetulnya Susunannya yang paling tepat Secara Secara kasat secara kasat bukan kepala staf angkatan darat bukan, kasat mata secara kasat pakai T, bukan D secara kasat mungkin kita akan mengatakan al-Rahman halakal insan alamahul bayan tanda rahmat dan kasih sayang Allah kenapa dimulai dengan mengajarkan Al-Quran baru yang selanjutnya menciptakan manusia mengajarkan Al-Quran dan menciptakan manusia semestinya kan kalau mau menunjukkan rahmatnya itu dimulai dengan penciptaan manusia, kenapa yang didahulukan mengajarkan Al-Quran yang pertama Sheikh Mutawali Sha'rawi rahimahullah itu beliau mengatakan tolong perhatikan yang pertama disebut setelah dia mengatakan Tuhan yang maha pengasih yang maha penyayang yang kasih dan sayangnya tanpa batas dia menyebut ilmu il alam al-quran mengajarkan, memberikan ilmu tentang al-quran kalau tidak dengan ilmu saya mau tanya Orang tua yang baik Yang ngasih anaknya uang Atau ngasih anaknya pendidikan Yang memberikan kepada anaknya Pendidikan Kalau yang memberikan uang Orang tua yang sangat sayang Dengan anaknya Mungkin uang untuk anaknya itu Sangat dibatasi Tapi yang selalu diberikan Keteladanan, ilmu dan seterusnya Ar-Rahman Tuhan yang maha kasih dan maha sayang Yang penuh dengan rahmat Menunjukkan Penuh rahmat yang ada padanya Yang pertama dengan ilmu Dia yang memberikan ilmu Mengajarkan Al-Quran Ilmu Kita ini agama Islam itu agama ilmu Tapi karena ada negara yang lambang negaranya pakai pakai pedang kemudian ada la ilaha illallah akhirnya banyak orang salah paham, dipikir agama la ilaha illallah itu agama pedang padahal itu lambang negara lambang negara Islam itu agama ilmu agama ilmu seribu lebih ayat berkaitan tentang ilmu seribu lebih Alquran menyebut tentang orang yang berilmu pada kesempatan yang lalu kalau saya tidak salah ingat kita menyebut bagaimana murid Nabi Sulaiman yang mampu mendatangkan istana ratu Balkis jin kalah lagi-lagi ah, jin kalah dengan dengan ilmu manusia yang berilmu Allah Alquran mengajarkan memberikan ilmu tentang Alquran kalau mau tahu rahmat Allah harus melalui ilmu. Kalau tidak memiliki ilmu, dia tidak akan mengetahui rahmat Allah. Dan karena sayangnya Allah, Allah berikan yang pertama bentuk rahmatnya adalah ilmu. Mengajarkan Al-Quran. Tuhan yang maha penyayang, bentuk kasih sayangnya itu yang pertama terwujud dengan memberikan ilmu Al-Quran Syekh Mutawali Sa'rawi memberikan ilustrasi kalau kita membeli alat elektronik yang mahal begitu kita beli kita akan tanya katalognya mana kita akan tanya katalog bagaimana menggunakan kalau ibu beli alat elektronik kemudian nah, dari pabriknya nggak ada katalognya bagaimana kabarnya baru sampai rumah sudah terbakar tanda sayang Allah memberikan ilmu Al-Quran sebagai buku petunjuk al Alquran, quran Khalaqal Insan sayangnya Sebelum dia menciptakan, dia sudah menyiapkan terlebih dahulu ilmu yang akan menjadi dasar kamu bisa menjalani kehidupan dengan baik. Nabi Muhammad itu selalu mengatakan, "Adzunya malguna, malgunul ma'fiha, illa zikrullah, au aliman, au Dunia terkutuk. dunia terkutuk dan terkutuk semua yang ada di dalam dunia kecuali zikir ingat kepada Allah ataupun orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu sampai ada ungkapan bukan hadis tetapi ungkapan kalau tidak salah ungkapan sahabat atau tabiin yang mengatakan kun aliman jadilah kamu seorang yang berilmu kalau nggak bisa menjadi orang yang berilmu jadilah muta'alima jadilah orang yang menuntut satu menit lagi azan kita akan lanjutkan setelah azan jadilah orang yang berilmu atau menjadi penuntut ilmu atau menjadi orang yang mendengarkan ilmu atau kalau gak bisa juga menjadi orang yang cinta dengan ilmu jangan menjadi kelompok yang kelima nanti kita akan lanjutkan setelah azan allahu akbar allahu akbar الله اكبر الله اكبر لا الله الله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 اللهم رضي دعوات الدام والصلاة قائمة محمد محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد علم mengajarkan Al Quran ilmu. Di dalam ungkapan dikatakan Jadilah kamu yang pertama Target kamu harus menjadi orang yang berilmu Itu harus menjadi Target yang utama Kalau tidak bisa menjadi orang yang berilmu Kamu harus menjadi penuntut ilmu Harus menjadi Jadi target yang pertama itu menjadi orang yang berilmu Kalau nggak bisa menjadi orang yang berilmu Menjadi orang yang menuntut mencari ilmu Wah Saya sudah nggak bisa lagi menjadi seorang alim, seorang yang berilmu. Di yang kedua, yang menuntut ilmu. Kalau tidak bisa yang kedua menjadi yang menuntut ilmu, jadilah orang yang mendengarkan. Mata saya sudah nggak ngelihat, saya cuma punya alat ini mendengar. Gak bisa lagi saya mau baca kitab, saya nggak bisa lagi. Saya mau jalan sudah nggak bisa lagi. Saya cuma punya modal itu. alat yang saya miliki hanya pendengaran gak bisa jadi seorang alim tidak bisa menjadi penuntut ilmu mendengar kalau gak bisa jadi pendengar juga yaudah jadi orang yang cinta dengan dengan ilmu kun aliman au muta'aliman au mustamian au Kalau enggak bisa menjadi orang yang mendengarkan ilmu, sudah uzur, sudah semua, ya udah cinta dengan ilmu. Kalau enggak bisa juga jangan jadi yang kelima. Jangan menjadi yang pemilik ilmu tidak penuntut ilmu bukan. Pendengar bukan, pecinta bukan. itu berarti makhluk yang bukan bukan alim bukan penuntut ilmu bukan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk setiap saat waqurabi zidni ilma katakan wahai Muhammad Tuhanku tambahkan untukku ilmu ilmu apa saja apalagi terutama ilmu yang menjadi penjelas tentang kewajiban kita hidup di dunia tambahkan ilmu dan Nabi Muhammad Wasallam dalam beberapa doa beliau Allahumma inni a'udzubika min yaumin la azidu fihi ilma ya Allah aku mohon perlindungan kepadamu satu hari disitu saya tidak mendapatkan ilmu aku mohon perlindungan ilmu agama Islam ini agama ilmu Tapi mohon maaf. Mohon maaf. Negara-negara Islam Indonesia yang jumlah rakyatnya 100 juta. Berapa? Berapa ratus juta? 200. 200 berapa itu? 200 juta lebih. Ada berapa perguruan tinggi di Indonesia? Bandingkan dengan negara kafir. Berapa? Tidak seimbang. Sampai ada seorang menulis kolom Menulis kolom Di salah satu media di Eropa Itu mengatakan Kenapa bangsa barat senang dengan Etnis Yahudi Karena orang Yahudi berpendidikan Mereka ada manfaatnya Tapi kalau selain Yahudi Apalagi umat Islam Bayangkan disuruh bagi-bagi itu mau Saya gak mau menyebut namanya itu Yang departemen kesehatan itu nggak usah disebut, nggak usah disebut ini masjid sehingga itu kenapa? Karena bangsa apa? Pagi-pagi itu nggak usah disebut, itu yang lah ilah Muhammadun Rasulullah mau menyelesaikan aja nggak bisa, mau menyelesaikan masalah bikin masalah besar. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk yang nggak ngerti jadi ngerti. Udah nggak usah disebut. Ini musibah karena tidak ada ilmu. Ini yang dikatakan bahwa kebodohan menjadi sebab musibah. Bagi-bagi negara Islam terbesar. Kirain bagi-bagi Quran. Yang bener lagi nih umat Islam. Saya pikir bagi-bagi Quran. Enggak tahu bro. saya dapat buku mau masuk kampus. Gak tahu di dalam buku ada alat tersebut. Makhluk aneh. <tuh>, la billah. Itu yang dikatakan kalau sudah bodoh akan menjadi korban. Bodoh. Di negara-negara yang kafir saja nggak seperti itu. Ada jalan keluar yang elegan. yang menjaga, itu hal-hal yang sensitif jangan nauzubillah Na lagi-lagi kembali kepada ilmu Allah yang maha kasih dan maha sayang alam al-Quran kasih sayangnya itu terbukti wujud nyata dengan mengajarkan al-Quran kita sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan al-Quran Al-Quran bacaan yang sempurna yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad Wasallam melalui Jibril yang sampai kepada kita tidak ada sedikitpun kurang kalau ada kelompok yang mengatakan Quran kurang, otaknya dia yang kurang ya yeah. kalau ada yang mengatakan kurang kurang dia yang kurang sekian on <laughs> bukan Al-Quran sempurna, tidak ada yang bahkan mereka-mereka di Eropa yang melakukan pengkajian tentang Islam, banyak dari mereka yang awalnya mencari celah kekurangan Al-Quran, ternyata, nah ini kasih sayang Allah, berapa banyak orang yang tujuannya untuk membongkar dan mengungkap, kalau mereka temukan apa yang kurang di dalam Al-Quran dan ajaran Islam, niat mereka sudah nggak bagus, tapi berapa banyak mereka akhirnya bukan menemukan cacat dari Al-Quran, malah justru mereka menemukan hidayah yang jahat saja dapat apalagi yang ke Sunda Kelapa itu banyak itu mereka S1, S2 S3 mencari celah untuk memojokkan Islam ternyata begitu profesor taubatan nasuhah masuk Islam bayangkan, ini rahmah kasih sayang Allah yang niatnya jahat saja masih mendapatkan apalagi yang niatnya ilmu, alamal al quran tanda sayang yang paling besar dia tidak membiarkan kita dalam keadaan bodoh kalau kita kan kadang-kadang itu senang orang kalau bergaul dengan kita di bawah pengetahuannya, di bawah kita kita enak gak? enak kan? bodoh ini gampang negara-negara <tuh> yang memberikan beasiswa, katanya beasiswa diberikan kepada negara-negara muslim misalnya yang mereka berikan beasiswa tersebut untuk ilmu-ilmu tertentu mereka tidak berikan untuk ilmu-ilmu yang kita dikasih facebook kita dikasih semuanya itu dikasih ampas dikasih tapi untuk yang sensitif karena mereka tidak percaya itulah orang yang tidak percaya dengan rahmat mereka mau ngasih ilmunya tanggung-tanggung Disuruh belajar. Semuanya dikasih beasiswa untuk kagum kepada mereka. Untuk menjadi budak mereka. Dibuka sedikit-sedikit. Begitu mereka sudah jauh, baru kasih lagi. Jauh, baru kasih lagi. Beda dengan umat Islam. Silahkan saya menganjurkan saudara-saudara yang hadir di sini semua. Kalau punya kesempatan, baca masa keemasan Islam. Siapa yang menjadi murid di Spanyol ketika Spanyol adalah negara yang paling banyak memiliki universitas di abad kegelapan bangsa Eropa? Yang menjadi murid datang ke universitas Islam itu orang mana? Orang kafir. Semuanya dikasih kesempatan. Tapi begitu ilmu mereka yang memiliki tidak dikasih kesempatan. Kecuali sangat terbatas sekali. Karena mereka tidak tahu apa yang dimaksud dengan rahmat Ilmu adalah rahmat Jangan kamu persempit rahmat tersebut Tanda sayang Allah Dia memberikan ilmu Nabi yang mengatakan Manusia itu ada empat kata Nabi Manusia itu ada empat Yang pertama wal -ilm. Seorang yang punya harta dan punya ilmu Itu fi Arfa'il Manazil. Jadi manusia ada empat. Yang paling tinggi itu punya harta, punya, punya ilmu. Nabi Sulaiman, kaya raya, ilmunya juga. Nabi Sulaiman, haji Sulaiman belum tentu. Nabi Sulaiman alaihis salamu ala nabi afdule Ilmu dapat, harta dapat. Yang kedua dapat ilmu tapi nggak punya harta. Atahallahu ilman walam yu'tihimala. Kata Nabi, yang kedua ini bisa naik pangkatnya menjadi yang pertama melalui ilmu. Karena niat dihitung. Orang yang punya ilmu mendapatkan pelajaran. Hadis innamal a'malu binniyat. semua amal perbuatan tergantung dengan tergantung dengan dengan niatnya kemudian dia duduk kemudian ketika dia melihat Ya Allah kalau saya dapat uang sekian sekian saya mau kasih beasiswa itu untuk mereka yang nggak tapi sekarang udah bingung lagi pengemis 25 juta akhir zaman itu setan bingung pengemis bisa 25 juta dua minggu itu profesional betul dia yang kedua itu punya punya ilmu tapi nggak punya harta dengan ilmunya dia bisa mendapatkan derajat yang pertama karena semua dengan ilmu begitu dia mendapatkan pelajaran ah yang nggak sempat pergi haji yang nggak sempat pergi haji kalau yang berilmu itu gampang ya yeah. sholat subuh berjamaah. Iya, yeah. sholat subuh, habis sholat subuh berjamaah, kemudian zikir sampai. Hah, dapat pahala? Huh? dengan ilmu, nggak repot-repot. mau dapat pahala haji, datang ke masjid pagi-pagi ataupun kapanpun datang ke masjid niat untuk menuntut ilmu mendapatkan ilmu, dapat pahala. Mau bangun rumah di surga dengan ilmu tau. Yang kedua itu dapat ilmu tapi nggak dapat, tapi dia bisa naik derajatnya melalui ilmu. Sekarang itu kan jangan kaget kalau ada terowongan di dasar laut ya <tuk> nggak usah kaget itu dari mana ilmu. Wow, lantainya itu sampai 120 lantai, gimana bikinnya tuh nggak kena angin ilmu. Semuanya pakai ilmu nih ngomong. Kok bisa jadi nih bisa buat ngomong? Dari mana? Ilmu. Coba orang yang hidup tahun 1920 bingung kali ngelihat orang pakai ini ngomong. Hah, ada gambarnya. Sekarang sekarang kan lagi modern itu jalan sampai ketabrak keretanya. Ilmu. Yang ketiga kata Nabi Mendapatkan Harta Tapi nggak dapat ilmu Hartanya menjadi musibah Untuk dia Karena dia tidak tahu dimana dia menggunakan Hartanya Dia tidak tahu bagaimana mendapatkan harta yang halal Tidak tahu bagaimana mengeluarkan harta Di jalur yang halal Ilmu tidak Dapat tapi dapat maka hartanya menjadi musibah di dunia dan musibah nauzubillah itu sampai ada doa Nabi Daud mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari memiliki anak yang kurang ajar memiliki harta yang menjadi azab Allahumma inni a'uzubika min waladin yakunu sayyidan alayya aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah memiliki anak yang kurang ajar dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah yang kedua harta yang menjadi penyebab azab itu nanti dia azab kan dihisap yang hal itu dihisap kalau punya sepatu ada 2000 sepatu nanti dihisap di ya, akhirat yang pertama dari mana ini hadiah dari gubernur yang satu lagi yang satu lagi itu dihisap Aku mohon perlindungan kepadamu, Ya Allah. Dari harta yang menjadi azab. Karena harta bisa menjadi azab, bisa menjadi harta yang dimiliki oleh orang yang berilmu. Ni'mal malus salifir rajulus salif. Yang ketiga, Nabi Daud minta kepada Allah. Allah ma'in ya'udzubika suin Dari sahabat yang buruk, kalau melihat yang baik dari aku, nggak pernah disebut. Tapi kalau melihat yang buruk, disebarkan. Dan yang ketiga, aku mohon perlindungan, Ya Allah. Dari pasangan Yang bikin beruban sebelum waktunya beruban. Saya ulangin. Yang membuat beruban sebelum. Bikin pusing. Bikin, bikin pusing. Aku mohon perlindungan. Saudara-saudara. Nabi mengatakan ada empat. Orang yang berilmu dan berharta itu tinggi. Kalau tidak bisa. Yang kedua. Tidak punya harta. masalah yang penting dengan ilmu. Nabi Sulaiman pernah ditanya, mau dapat harta atau mau dapat ilmu atau kerajaan, kekuasaan. Nabi Sulaiman bilang ilmu aja. Dari ilmu beliau mendapatkan harta dan dari ilmu beliau mendapatkan hah? Bayangkan Saudara kalau disuruh pilih, mau duit atau mau ilmu? Haji Sulaiman ditanya Mau harta mau Nabi Sulaiman alaihi salam ditawarkan mau ilmu mau harta mau tahta. Ilmu dengan ilmu beliau mendapatkan harta, mendapatkan kejayaan, mendapatkan ilmu dan harta. Mendapatkan ilmu tidak dapat harta. Mendapatkan harta tidak dapat ilmu. Yang keempat kata Nabi yang bahaya, ilmu tidak Naudzubillah. mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan ayat-ayat yang terkait dengan surat ar-Rahman dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang paling banyak rahmat dan kasih sayangnya karena sebesar rahmat yang ada pada kita sebesar itu Allah akan memberikan rahmat kepada kita kalau rahmat kita sedikit Allah akan turunkan rahmat Tapi kalau rahmat kita sayang dengan seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Kita mengharapkan kebaikan untuk seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita mendapatkan limpahan rahmat dan karunia Kita akan lanjutkan insya Allah pada kesempatan yang akan datang Hadanallahu Allah wa iya kum ajma'in Walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah demikianlah Semoga banyak manfaat yang dapat kita ambil pada kesempatan malam hari ini Dan semoga mungkin menambah keluasan ibu kita dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu berikan kepada kita keberkahan, kasih sayang dan juga amal baik untuk kita semua. Dan sebagai kata penutup, marilah sama-sama kita akhiri dan kita tutup majlis kita dengan sama-sama membaca doa kafara dalam majlis. Subhanakallahu wa bihamdika, wa ashadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa ilaik والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الله لا إله إلا الله.